Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amba'ad kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan Tafsir Dan pada pertemuan yang lalu Kita telah selesai Membaca tafsir dari surat Al-Asr Yang mana inti Dari surat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah untuk menyatakan Bahwasannya kita ini Semua Ada di dalam kerugian Kerugian yang menghantarkan kita kepada kebinasaan Kerugian di dunia Yang kalau seandainya kita tidak menyelamatkan diri kita dari kerugian tersebut Maka kita akan mengalami kerugian yang abadi dua Di dua dunia, di dua alam Alam dunia dan nanti di alam akhirat Dan yang kedua ini lebih mengerikan karena di sanalah keabadian dan tidak akan ada lagi kematian. Semua kita secara umum adalah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Tabaraka wa taala mengecualikan dari keumuman ini apabila kita mau memenuhi empat kriteria, empat sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya. Yang bisa menyelamatkan kita. Dari kerugian tersebut. Adalah ketika kita mau beriman. Dan dijelaskan oleh para ulama. Iman yang benar. Adalah iman yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang diajarkan oleh Rasul. Sehingga kata mereka. Iman itu tidak bisa lepas. Dari yang namanya ilmu. Yani apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam Hadis Rasulullah SAW, eh, sehingga ilmu itu adalah cabang dari keimanan. Tidak mungkin seseorang bisa membangun keimanannya dengan benar kecuali dia mengetahui apa yang Allah inginkan dari keimanan tersebut, apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam Hadis-Hadisnya. Kemudian sifat yang kedua Dia mau beramal Dengan ilmu yang telah dia miliki Dan yang ketiga dia mau mendakwahkannya Mengajarkannya kepada orang lain Dari apa yang telah dia ketahui dan dia amalkan Lihat Apa yang telah dia ketahui Kemudian dia amalkan Ini menunjukkan bahwasannya kaum muslimin Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mereka kata Allah adalah orang-orang yang magdub Orang-orang yang dimurkai Di antara tafsir ya Dari surat Al-Fatihah Ketika kita berlindung Goyril al magdubi alaihim Kita berlindung kepada Allah dari jalan yang orang-orang yang dimurkai Ini adalah jalan Yahudi Kenapa mereka? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal iya. Dan kita berlindung dari abdalin Iya adalah orang-orang yang tersesat siapa mereka? yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak punya ilmu tetapi mereka beramal yakni amal ibadah mereka dibangun di atas kebodohan prasangka, anggapan baik yang itu tidak diajarkan oleh nabi mereka adapun kaum muslimin adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu yang telah mereka pelajari Dikatakan oleh Al-Imamul Bukhari Di dalam babnya Di dalam sahihnya Bab al-ilmu Sebelum berkata Dan sebelum beramal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini Sifat yang kedua Apabila kita mau mengeluarkan diri kita Dari kebinasaan Dari kerugian <tuh> Dan sifat yang ketiga Barakallahu fiikum atau sifat yang keempat berilmu, beramal, kemudian dia berdakwah, sifat yang keempat dia mau naam saling menasehati ya untuk bisa bersabar ya, untuk bisa bersabar dalam empat hal yang sebelumnya. Bersabar dalam berilmu, beriman, bersabar dalam Berda, beramal dan bersabal ketika dia menasehati mengingatkan kebenaran itu kepada saudara-saudaranya. Kaw muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Ternyata di mana posisi harta kita yang selama ini kita perjuangkan untuk kita kumpulkan. Di mana posisi kedudukan kita yang selama ini sebagian manusia berusaha untuk meraihnya? Ternyata itu tidak ada Di dalam perkara-perkara yang bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian tersebut Banyaknya harta Banyaknya pengikut Tingginya kedudukan Ini tidak menyelamatkan dia dari kerugian yang Allah bersumpah Manusia itu ada dalam kerugian Yang bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian adalah iman yang benar Amal saleh dakwah ilallah dan bersabar di atas itu semua Ia. sehingga jangan sampai kita tertipu oleh jebakan-jebakan iblis bekerja juga itu kan adalah ibadah maka bekerja kamu, kasihan anak istri lalu akhirnya dia jadikan pagi dan malamnya untuk bekerja lupa akan ayat-ayat di dalam surat al-asr ini Ia. dia memang ibadah akan tetapi ada porsinya Jangan sampai seseorang terjebak Di dalam jebakan iblis Yang akhirnya Dia mendahulukan sesuatu yang kurang afdal Dibandingkan sesuatu yang afdal Dia mendahulukan sesuatu yang wajib Dan meninggalkan perkara yang lebih wajib Iya Seorang muslim tidak boleh seperti itu Oh muslimin Saat ini kita masuk Kepada surat berikutnya Yaitu Surat At-Takatur Yang ini Barakallahu Fikum Kalau kita perhatikan ternyata masih bersambung Ya nah, Fa'idahnya Saya katakan fa'idahnya Dengan surat Al-Asr yang kemarin Kita baca Allahu Allahutabaraka wa ta'ala Berfirman A'udzubillahimina syaitanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Al-ha'kumut takatur Dikatakan oleh al Imam Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Surat At-Takathur Ini termasuk surat-surat Makiyah yang turun Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Allah mengatakan Al-Hakum Telah melalaikan Kalian At-Takathur At-Takathur Kalau kita lihat di terjemahan Artinya bermegah-megah kalau dikatakan bermegah-megah berarti gambaran kita apa? Keka? Kekayaan ya. Iya. Padahal maknanya jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar kekayaan. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Takatsur itu makna secara bahasanya ialah saling memperbanyak. Terus-menerus untuk menambah dan menambah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan atakah At sur dalam bidang apa di dalam ayat ini. Sehingga maknanya umum. Mencakup seluruh perkara yang menyibukkan manusia. Melalaikan manusia dari tujuan hidupnya. Apakah dia tersibukkan dengan hartanya? Ataukah tersibukkan dengan profesinya? ataukah tersibukkan dengan anak-anaknya ataukah tersibukkan dengan kedudukannya tersibukkan dengan yang segala apapun dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini masuk ke dalam ayat tersebut iya karena ada sebagian orang yang dia tidak punya harta banyak tidak tergolong sebagai orang kaya tetapi dia punya kesibukan yang amat-amat besar dan melalaikan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini pun masuk dalam ancaman ayat ini. Ayat ini walaupun khabar Allah mengabarkan telah melalaikan kalian atakathur. At yang ini berlomba-lomba untuk memperbanyak. Ia. Walaupun sekedar khabar tetapi mempunyai makna taubih. Taubih itu celaan celaan peringatan agar kita jangan sampai masuk ke dalam kategori tersebut Ini. kita baca dulu kata tafsir syagolakum anta'atillah at-tafahur bi-kathratil amwali wal-aulad makna dari alhaqum ut-takathur telah menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah at-tafahur kesombongan kalian bangganya kalian senangnya kalian dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Kata Imam Ibnu Katsir, syaghalakum hubbud dunya na'imuha. Kalian telah tersibukkan telah tersibukkan dengan cinta terhadap dunia, dengan nikmat-nikmat dunia, dengan perhiasan dunia, am akhirah wa tiraiha dibandingkan mencari akhirat dan mengharapkan Akhirat Dan itu kata Allah Hattazurtumul makhabir Itu terus terjadi Hingga akhirnya kalian masuk ke dalam kuburan Saya ulang artinya ya Hattazurtumul makhabir Hingga akhirnya kalian mendatangi kuburan Maknanya kalian mati dan kalian dikubur di dalam kuburan Kenapa Allah sebut dengan kalimat ziarah Ziarah itu kan berkunjung Kata para ulama, dikarenakan kuburan itu bukan negeri terakhir. Kita semua mengunjungi kuburan, masuk ke dalam kuburan untuk kemudian kita dibangkitkan lagi dan masuk ke dalam kehidupan yang abad, abadi. Tetapi yang perlu diingat, ketika seseorang sudah mengunjungi kuburan, dikubur di dalam kuburan tersebut, sudah terputus kesempatan dia untuk memperbaiki diri diri. Ini yang harus diingat. Walaupun kalimatnya hatta zurtumul maqabir kalian mengunjungi kuburan, tetapi yang harus kita ingat kunjungan <tuh> kita ke kuburan itu ya, maknanya kematian adalah sebagai pintu yang dengannya kita tidak bisa lagi kembali untuk memperbaiki di diri. Yang ada adalah pertanggungjawaban jawab. Yang akhirnya menghasilkan Apakah kita ada dalam kenikmatan yang abadi? Kita meminta kepada Allah semua Agar kita bisa mengambil manfaat dari tafsir ini Sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita Dan akhirnya kita bahagia di negeri yang abadi nanti Atau na'udzubillah Tempat yang kedua adalah di neraka Allah Dan orang-orang kafir mereka kekali dalamnya Allah mengatakan al-hakum takasur telah melalaikan kalian atakasur, at ini yani berlomba-lomba untuk memperbanyak, bermegah-megah. Hatazur tumul mal hingga akhirnya kalian masuk berziarah ke dalam kuburan-kuburan. Istamartum, istamaro inshi'Allah lukum Terus menerus kesibukan kalian dengan hal itu ila ansirtum ilal maqabir hingga akhirnya kalian pun sampai ke kuburan-kuburan waduftum fiha dan kalian dikubur dibenamkan barakallahu fiikum di dalam kuburan tersebut Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya mengingatkan kita akan hakikat dunia ini Qala Imam Ibnu Katsir qala Imam Ahmad telah berkata alimamu Ahmad Haddatana Muhammad ibn Ja'far Ber Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far Dia berkata Haddatana syu'bah Berkata kepada kami syu'bah Kata syu'bah aku mendengar kotada Yuhadithu an mutarrif Membawakan satu hadis dari mutarrif Mutarrif bin Abdullah ibn syikhir An abihi dari ayahnya lihat, keutamaan umat Islam ketika membawa hadis mereka punya sah, sanad. Iya, rangkaian rawi untuk sampai kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih bisa dipelajari oleh kita sekalipun. Kita bisa pelajari siapa ini Muhammad bin Ja'far yang alimmu Ahmad mengambil hadis dari dia Siapa pula syu'bah Siapa pula barakallahu fikum qotada, Siapa pula mutorrif Siapa pula ayahnya Kita masih bisa belajar ya, Dan ini menunjukkan ya, Betapa mulianya Islam Karena ketika mereka Mengamalkan satu amalan Atau meyakini satu keyakinan Mereka melakukan itu Dengan dah dalil ya. Kata Barakallahu fikum syekhir bin Abdullah maaf kata Mutarrif bin Abdullah bin Shihir dia meriwayatkan dari ayahnya ayahnya mengatakan karena seorang sahabat intahaitu ila Rasulillah aku sampai pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia bersabda beliau membacakan firman Allah alhaqumut takadzur telah melalaikan kalian at-takadzur ya, tadi berlomba-lomba bermegah-megah saling memperbanyak Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak Adam berkata, mali, mali, ini hartaku, hartaku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahala kamin mali kailama akalta faafneid. Kata Rasulullah kemudian ketika mensikapi ucapan manusia ini hartaku, hartaku, hartaku. Kata Rasulullah, padahal tidak ada harta bagi seorang hamba kecuali sesuatu yang dia makan kemudian habis, au fa ablayid atau labista atau apa yang kamu kenakan kemudian usang, au tasodah tafamdeid atau sesuatu yang kamu sodokohkan itulah yang kamu simpan harta seorang hamba itu tidak lepas dari tiga hal ini yang dia makan kemana larinya habis kan yang dia kenakan dari pakaian kemana larinya Usah Yang ketiga ketika dia sodakohkan Dan inilah yang dia simpan Untuk akhiratnya Selebihnya kemana hartanya Selebihnya Dia titipkan untuk kemudian dibagi-bagikan Kepada pewarisnya Hanya itu sebenarnya Yang dia perjuangkan Hingga banyak, hingga berlimpah ruah. Sebenarnya tidak memberi dia manfaat Justru ini akan menjadikan terlambatnya dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga selain dari beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini riwayat nasai ya dukhulu fuqaraul muslimin qabla aghniyihim aljannata binisfil yaum yani 500 sana orang-orang miskin, orang-orang fakir dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kayanya sejarak setengah hari dan setengah hari kata Rasulullah 500 tahun lamanya. Tertahan orang-orang kaya dari kalangan orang-orang beriman ya, 500 tahun lamanya ya, mereka didahului oleh orang-orang fakirnya. Kata para ulama ini tidak mutlak Seperti itu ya. Dikecualikan apabila orang-orang kaya tersebut Dia tahu akan haknya harta itu ya. Dia dapat untuk kemudian Dia pakai di bawah keriduan Allah Subhanahu SWT Dia pakai untuk sodakoh untuk masjid. Untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk pembelaannya kepada Islam. Kemudian dia bagikan kepada anaknya. Dia wariskan kepada anak cucunya. Dari perkara-perkara yang semua Allah rizai. Maka yang ini. Dia lebih utama dibandingkan orang-orang fakir yang tidak bisa beramal. Seperti amalan di dia. Ini yang dikecualikan dari hadis tersebut. Ya, kalau kita mampu. Memposisikan diri kita dengan harta kita seperti ini. Maka itu memang afdol. Tetapi apabila tidak diingatkan oleh Rasulullah bahwasanya ini bisa menjadi sebab terhalangnya dia iya 300 tahun lamanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, "Kalla saufa ta'lamun." Iya. "Maha kada yang bagi kalla saufa ta'lamun." Tidak. "Nisaya kamu akan tahu." Apa maknanya ayat ini? Mahakada yang bagi tidak seperti ini seharusnya. Ayul hiyakum attakatsur bil amwal kalian terlalaikan karena memperbanyak harta. Seharusnya tidak seperti ini. Saufatatabayyanuna anad-darul akhirah khairul lakum. Niscaya akan jelas bagi kalian bahwasanya negeri akhirat itulah yang lebih baik untuk diri-diri kalian. Ingat ayat ini bukan menghalangi seseorang untuk bekerja, bekerja. Ayat ini bukan menghalangi seseorang untuk menjadi ka kaya. Tidak, sekian para sahabat mereka kaya raya. Kata Abdurrahman bin Auf adalah seorang, beliau adalah seorang yang Allah anugerahkan harta yang sangat banyak hingga beliau mengatakan tidaklah aku mengangkat batu pasti di situ aku mendapatkan harta. Mengangkat batu, dia dapatkan di situ ke keuntungan dari perdagangannya. Akan tetapi kekayaan ini Ada di tangan beliau Tidak di hati beliau Ini yang membedakannya Ketika harta itu ada di tangan Tidak ada di hati Maka harta itu Barakallahu fikum tidak melalaikan dia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Kalla sawfa ta'lamun Seharusnya tidak seperti ini Saufa ta'lamun niscaya engkau akan tahu Nanti kamu akan tahu bahwasanya negeri akhirat itu lebih baik bagi kalian Thumma kalla saufa ta'lamun yeah. Kemudian Kalla tidak seperti ini Saufa ta'lamun Niscaya kamu kelak akan mengetahui Maknanya ihdaru Waspadalah oleh kalian Hati-hatilah oleh kalian Saufa ta'lamun Nisaya kalian akan tahu. Su'a akibati inshigolikum anha. Betapa jeleknya akibat. Ketika kalian tersibukkan dengan dunia ini. Kalla lau ta'alamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Lau ta'alamuna. Andai kalian mengetahui. Ilmal yaqin dengan ilmul yaqin. Ya. Maknanya... Mahakada yang bagi ayul hiyakum atakatsur bil amwal. Lau ta'lamuna ta haqal ilmi lan zajartum. Tidak seharusnya seperti ini. Mestinya tidak seperti ini kalian terlalaikan dengan mengumpulkan harta-harta tersebut. Lau ta'lamuna ta andai kalian mengetahui Hakal ilmi dengan sebenar-benar pengetahuan lan zajartum. Ini saya kalian akan waspada. Nisaya kalian akan menjauh. Labadartum ila inqaldi anfusikum minal hallab. Nisaya kalian akan bersegera untuk menyelamatkan diri-diri kalian dari kebinasaan. Walatabsurunal jahim. Kemudian kata Allah, tsummalatarawun naila yaqit. Latarawunnal jahim. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Benar-benar kalian akan melihat neraka Jahim, tsummal tarawunna ainal yaqin. Dan benar-benar kalian ini akan melihatnya dengan ainal yaqin. Ya. Eh. Tsummal tubsirunna, latubsirunna haduna raibin. Maknanya benar-benar kalian akan melihat Jahim itu tanpa ada lagi keraguan. Ya, di sini ada tingkatan yakin. Ada yakin, ada Ainul yakin ada hakul yakin. Eh, kamu akan tahu. Jeleknya akibat kalau kalian, nah kalau kamu, barokallahu fiqum, ya teralihkan dengan dunia ini. Kamu akan melihat Jahim dan kamu benar-benar akan melihatnya Ainul yakin. Lebih tinggi daripada sekedar ya, yakin, benar-benar dia melihat kengerian, ya, dari neraka Jahim tersebut. Kenapa? Kata Allah, "Tsummalatus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan di hari itu benar-benar kamu akan ditanya dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. "Tsummalatus'alunna," benar-benar kalian akan ditanya yaumul qiyamah pada hari kiamat an kulli anwa'in na'im, dari seluruh macam-macam kenikmatan tersebut. Oh muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Dan ternyata ketika di luar beliau bertemu Abu Bakar dan Omar Ternyata ketiganya keluar dari rumahnya karena sebab yang sama, yaitu lapar. Hingga akhirnya mereka pun berkunjung kepada salah satu sahabat dari kalangan Anshar yang kemudian menjamu mereka. Sedangkan anak-anaknya makan, Rasulullah mengatakan, "Benar-benar kamu akan ditanya terhadap nikmat tersebut." Coba bayangkan kalau kita lagi enak-enaknya makan, Kemudian kita teringat Nikmat ini akan Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira gimana perasaan kita eh, Tentu kita Tidak akan terlalu tamak Terhadap permasalahan tersebut Oh muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, Sebagaimana Yang kita katakan di awal Bahwasanya ulama mengatakan bahwasanya ayat ini walaupun sifatnya pengkabaran, tetapi maknanya adalah celah celaan ya, agar jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang seperti ini Rasulullah s.a.w bersabda yatbaul mayita talathatun akan mengiringi satu jenazah akan mengiringi jenazah tiga hal ya, ahluhu Wa wa ya, Ketika seorang yang mati dibawa ke dalam kuburan Dibawa ke kuburan Akan diikuti oleh tiga perkara Diikuti oleh keluarganya Diikuti oleh hartanya Dan diikuti oleh amalannya Kata Rasulullah Faya dahabas ba, nani Dari tiga hal itu nanti akan pergi Meninggalkan si mayid dua Wayab koma'ahu wahid dan akan menemani dia di kuburan satu hal akan meninggalkan dia keluarganya akan meninggalkan dia hartanya dan akan menami dia di dalam kuburnya amalannya maka jangan sampai kita tertipu ya. jangan sampai kita tertipu dengan indahnya dunia dan permainan sialton ya yang hendak mencelakakan kita di dunia ini. Iya, eh, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa mengambil peringatan dari apa yang Allah taala ta peringatkan kita di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Naam, saya tutup. Barakallahu fikum kajian kita yang pertama ini. Naam, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bi nah. Alhamdulillah